Pak Dintoro, apa komentar Anda? Menurut saya lebih baik pemerintah itu menaruh energinya pada poin-poin yang lebih penting daripada seat number. Misalnya faktor keselamatan itu yang perlu benar-benar kita kontrol. Nah, sebagai regulator jangan energinya itu dipakai untuk menentukan apakah airline itu perlu seat number Tidak, semua biaya yang bisa ditekan kecuali untuk keselamatan, saya rasa sih wajar aja ditekan ya. Salah satu adalah misalnya elektronik tiket, elektronik tiket ini juga salah satu cara untuk menekan biaya-biaya. Nah, menurut saya sih sah-sah aja, yang penting sebelumnya konsumen itu sudah diberitahu. Pilihannya adalah, oke, okay, Anda mau naik Garuda, dapat makanan, dapat minuman, dan Anda bayarnya sekian. Apakah artinya masalah ini tidak harus menjadi prioritas? Yang penting kan konsumen tahu, eh Anda kalau naik pesawat ini tidak dapat seat number, sudah selesai. Jadi tidak ada faktor misleading, tidak ada faktor penipuan. Silakan kita naik bus juga nggak ada seat numbernya. Semua cara ya yang bisa ditempuh untuk airline itu beroperasi semurah mungkin. Ya monggo, silakan asal selamat. Yang maunya kan selamat itu aja. Apakah benar kalau di luar negeri banyak pesawat yang tidak menggunakan seat number, Pak? Sebetulnya banyak juga nggak, tapi ada budget airlines yang murah-murah itu yang memang biar saving cost di mana-mana. Nah itu ya silahkan lah, itu kreativitas masing-masing lah. Kembali lagi yang paling penting keselamatan itu harus dijaga. Bagaimana dengan pelayanannya, Pak Bintoro? Nanti bisa lagi ditingkatkan misalnya kecepatan untuk check-in dan lain-lainnya Itu tolong diberesin, tolong dibikin supaya konsumen lebih nyaman ya, Kalau memang misalnya tanpa dengan makan dan minum itu biayanya bisa turun Karena saya dengar makanan di atas pesawat itu relatif mahal sekali Dari pengadaan sampai jatuh ke konsumen itu mahal sekali Kalau itu bisa mengurangi, why not? Silahkan. Yang tendingan konsumen bisa milih. Oh, kalau saya naik penerbangan A, gue dapat makan, minum ini, ini, ini, ini. Kalau saya naik penerbangan B, saya nggak dapat makan, nggak dapat minum, nggak dapat ini, nggak dapat itu. Ya oke, okay. biarlah pasar yang menentukan. Menurut saya lepasin aja ke mekanisme pasar. Baik Pak Bintoro, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topik of the Day bersama Presiden Direktur Agis Elektronik Bintoro Citrawiryo. Saya Dewi Sintawati.